Mandaria, dan kalau mempelajari bahasa dan Terus kalau proyek, apa saja yang digabungkan dalam proyek itu? apa dalam proyek itu terdiri dari apa saja? Sama -sama. Hmm, baru, Sama -sama. manusia tidak ada. Oke, jadi yang di pendahuluan Jadi, beliau organisasi sekarang memiliki minat baru atau yang diperbaharui dengan manajemen proyek. Kemudian terangkat terus dengan komputer dan penggunaan interdisipliner untuk secara mengubah nilai dari PT Gramadhipo Komat tiket revenue USD untuk proyek-proyek tetap dan untuk pendapatan domestik dan dunia secara keseluruhan menunjukkan hampir 10 teori USD dan untuk pendapatan bruto untuk seluruh jenis proyek sehingga fiscal loan manajemen proyek ini dulunya masuk dalam menghitung RAB itu yang masuk dalam menunjukkan proyek kalau tidak salah ingat sih kalau berusaha itu apa? terdapatkan Sunt cei am 경찰ie. A vie super시ven ahoraul de acest apacit resolute, Ave us eleşallah capacitare ateneți Kemudian ini de a premața Sp Background pareteile ex rob efectoare De particulară de bolțil Bilbașită de cl Bra血 yang nuупți la cu 죽ată de lucrăşită timpul iai am mai reda, multe cei mai buni, ești angajat a diminuat, turntumani mai management proiecte, cum fac terus Aspek kemungkinan Terus aspek harga Aspek efektivitas dengan Efisiensi Terus Aspek mutu dengan waktu lagi eh, Itu sebenarnya di, situ. di situ, Nah kalau aspek keuangan Kita bahas Kalau aspek keuangan itu Mencakup apa saja Berkaitan dengan be be Pengeladaan dan kebiayaan proyek ke biasanya berasal dari modal atau e, biaya dari perusahaan misalnya, perusahaan tersebut. pelanggaran biaya? berkaitannya dengan perencanaan dan pengantaran biaya proyek selama ber berlangsung perencanaannya yang matang dan terinci yang memudahkan proses pengantaran biaya sehingga biaya yang dibuatkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. kalau dari Terus kalau jenis-jenis proyek? Oke, jalan dan timbatan, Baru itu masuk dalam apa? kalau jalan dan jembatan. Pak. Terus apa lagi? Kemudian, kemudian. Kalau proyek industr industri manufaktur, itu apa gimana? Terus, tapi, tapi. Iya. Terus kalau proyek penelitian dan Baik. Jadi Baik. kalau di buku ini ada uh, proyek konstruksi, industri manufaktur, terus proyek penelitian dan Kalau penelitian dan pengembangan itu tujuan proyeknya perbaiki mening atau meningkatkan produk layanan.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 Kemudian operasi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis. Proyek berakhir ketika tujuan tercapai atau proyek telah diakhiri. Kemudian proyek gue bisa besar atau kecil dan membutuhkan waktu singkat atau lama untuk diselesaikan. Kalau bisnis 1 sudah kerja, biasanya mahasiswa teknik semester akhir itu hati-hati sudah terjadi proyek. Kalau KKP, berarti di sini ada, kalau teknik itu kan ada dua tuh, oh, KKP dengan... KKP. Kalau KKP bukan yang sama dengan KKRP, tidak? Iya, makannya juga di CFP Terus KKP sendiri? KKP sendiri, iya. Kalau KKP biasanya makannya gimana? Dia selalu cari proyek atau cuma CFP saja? Kalau saya dulu KP itu yang dicari bukan CV-nya tapi proyeknya, jadi proyek apapun eh, anggarannya di atas 1 m. Kalau saya dulu, karena kalau cuma kerja, kalau cuma magang di CV, ya mungkin arsitek itu begitu sih kan menggambar. Jadi, saya jadi cuma magang di CV kalau, kalau saya dulu kan teknisil.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 Menggunakan elaborasi progresif Membutuhkan sumber daya Sering Sering kali dari bagian area harus memiliki pelanggan atau sponsor pertama Dan untuk sifat tak tentu Jadi tiga patasan proyek Jadi ada sasaran lingkuh, pekerjaan apa yang dilakukan Sasaran waktu, berapa lama diselesaikan Dan biaya Berapa biayanya Kemudian tugas manajer proyek adalah untuk menyeimbangkan ketiga sasaran yang seringkali saling bersaing ini. KPI itu mengalir siapa? Sudah sedikit. Oh, berarti tujuh itu sudah jadi nama takul iya? Kurang lebih. Nah, terlalu banyak pemilihan dan penelitian. Ini metode penelitian sudah bisa digabungkan dengan proposal. Iya, kan. Karena syarat dulu bisa. Saya tidak tahu kalau ini asyik, Cuma kalau ini seolah Sarat nu e cu toate faptele, ar trebui să ruleze matematică mai nu Sekarang so, no, saya tanya uh, Kalau dalam teknik sipil manajemen proyek ini Sangat berteran Kalau dalam teknik sivil Kalau di arsitek kalau kalian, Sekarang kan rata itu sudah semester 5 Menurut kalian perannya proyek ini Arsitek itu bidangnya Kalau dalam suatu proyek Terus apalagi? Mama apa? Boganya harus kita itu lebih perencanaan ya berarti. Harus lebih lebih perencanaan. Ke logika pengawasan Sangat Yang di lapangan Nah terus Seberapa penting peran manajemen proyek ini Dalam arsitektur Seberapa penting menurut kalian Manajemen proyek ini Dalam arsitektur Cukup penting Alasannya? Eh, Karena eh, Ada elemen yang eh, Mungkin akan di stabilikan Dengan adanya manajemen kayak sumber daya yang dibutuhkan atau infrastruktur yang akan digunakan Jadi itu tentang pelan yang -lain, lain yang lain seberapa penting manajemen proyek itu diarsitek menurut kalian bagaimana jawaban kalian apa penting penting cukup. Cukup. cukup penting cukup penting tidak penting cukup penting atau penting Cukup 10.000, bunatul e 10.000. 10.000, Kita ngomongin metode trial and error. Jadi, kalau kita coba, kita coba, kita coba, kita să Kita coba, kita coba. Kita să să să Jadi di masalahnya kelas cukup banyak, di pemerintahan kamu jawabku juga juga cămăn orang care mi-aândanat un sembolusin bunii, da, încă să mergem. Te văd mie, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, de nu, mereka că e minteru. Cel mai mult sosbol. Cel mai mult sosbol, da. Iubăndăuște colofo. mai mult sosbol e cel mai mult două persoane un colofo cu